美し s ですね。美しいです o 美しいですね。美しいですね。美しいですね。美 a いですいです。美しいです。美しいです。美しいです。美しいです。美しいです。美しいです。美しいです。美しいです。美しす。です。美しいです。美しいです。美しいです。美しいです。美しいでです。美しいです。美しいです。美しいです。美しいです。美です。ししいです。美しいです。美しいです。美しいです。美しいです。美しいいです。美しいです。美しいで Apa komentar Anda, 6339160 untuk bisnismen Opinion, kami buka dari sekarang. Mitra bisnis operasi parkir liar sudah digencarkan, di mana aparat d i s h u b mulai menggembok dan menilang kendaraan yang parkir sembarangan. Di sisi lain saat ini, Jakarta kekurangan areal parkir sehingga bisa jadi orang tidak menemukan tempat parkir. Apa komentar Anda, 6339160. パリドンパリドン。バサギタイプジャパキタサー、ソノランクロマサラカスサ、ヤドゥルー、i ィスルバケミア、トゥルバケガ、ヤバケガ、オランガマウ、ディパサパケガ、ニャタランディタリー、ソソダオラムライピリパクサバケガ、ガシャナエ、ソダ pemerintah yang susah yang nyusah, y a n s e n y u s a h masyarakat. sekarang parkir, saya setuju, memang parkir harus diterbitkan harus benar. tapi tapi itu petugas parkir juga harus diberi sanksi. jangan parkir, kita tanya, mas, sini boleh parkir? oh boleh, g a k apa-apa. lo kan a k a h a a l a gampang, udah kita ACC, begitu ya, udah kita ACC, maksudnya dengan petugas yang mana kita nggak tahu ya, itu begitu. jadi jadi Bukan hanya、uh, Orang yang parkir salah Mesti ditilang, mesti digembok atau Tilang, petugas parkir juga Harus diberikan sanksi Kalau dia memberikan tempat parkir Dia harus disanksi Terus ketiga, tolong dong Kalau memang uh, uh, Harus digembok atau apa Itu tempat parkir Diberikanlah yang bagus Jalan-jalan dikasihlah tempat parkir Yang jelas Jangan Tempat parkir ada tanda P. P-nya diumpetin di balik pohon, orang nggak lihat kan.、Yeah. t a d kan g parkir parkir aja tiba-tiba salah. l a l kita i l a n tandanya mana nggak ada? Itu ada di mana? Di balik pohon, ketutup pohon. Oke.、Okay. Baik Pak Ridwan, saya beralih ke Pak Sudibyo selamat pagi Pak Sudibyo. Selamat pagi Bu Mary. Ya.、Yeah. Jawabnya benar. Lebih baik banyak di mobil diderekin, nggak di, hanya dikunci tapi diderek, dimasukkan ke bengkel. Karena orangnya pada sakit jiwa, Bu, banyak-banyak a jadi banyak pengemudi mobil yang sakit jiwa. Samping itu juga tukang-tukang parkirnya ditangkepin yang liar itu. Jadi lebih banyak parkir yang dibersihkan.、Uh, Orang-orangnya termasuk juga、uh, peralatannya dibaik,、uh, ditambah personelnya juga. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Bayu, selamat pagi. Iya, b u n u m a n m a t saya coba saran sedikit. Uh, kalau Dinas Perhubungan ya、uh, Saya agak ragu ya Karena begitu banyak yang saya dengar dari masyarakat itu、uh, Yang di jalan tilang itu Tilang, tilang, tilang, tilang Akhirnya minta duit <laughs> Lucu banget Ini parkir udah sosialisasi dulu Mana yang harus n gak g boleh, m a n a yang boleh n gak g boleh Mesti turun jalan dulu kasih Dinas Perhubungan Kasih tau h ini n gak g boleh, ini n g gak boleh Terus, itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah digembok, dia bisa n y e d i a i n tempat nggak untuk mobil kita jagain apa,、uh, kayak seperti ngerawat gitu, sambil menunggu orangnya, beresin administrasinya. Apas begitu cepat, begitu mudah, nanti nggak disu disusahin. Terus、yeah. ujung-ujungnya duit.、Uh, saya sih pengennya ya,、uh, pemimpinnya itu ya, siapa ya, saya baca di koran itu. Kurang tanggap ya, kurang, kurang bisa... Uh, pemimpin disub itu dan wakilnya yang kemarin di koran itu kurang bisa mendisiplinkan pegawainya sendiri Oke.、Okay. Dan juga perpakirannya juga harus diberesin itu Pak. Baik Pak Bayu, terima kasih banyak dan mitra bisnis hingga disini bisnismen opini o n pagi hari ini Sekali lagi terima kasih untuk k a r i ini sudah, sudah bergabung di 6339160